musik karakter ada di Ardan. Kalau ditanyain tentang program Ardan Group Award, ini adalah program tahunan yang dibikin oleh Ardan Group yang melibatkan 4 radio dan 2 kota. Jadi di Ardan Group Award ini berdasarkan hasil survei yang kita dapatkan di keempat radio berdasarkan dari program requestan keempat radio ini dan playlist yang telah disiapkan oleh MD, yang diputar oleh penyiar kita menyimpulkan bahwa ketiga artis ini layak untuk mendapatkan apresiasi dari kita sebagai insan radio salah satunya adalah Noah uh, yang mana dari Desember 2012 sampai dengan Desember 2013 itu mencapai total Pemutaran sebanyak 9.125 kali Oleh sebab itu, uh, kami dari uh, pihak Arden Group Memberikan award ini, plakat ini buat NOAH Mungkin uh, satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa Kalau teman-teman uh, di seluruh Indonesia uh, punya band favorit masing-masing atau di daerahnya punya band favorit masing-masing mungkin kalau kita bisa bilang bahwa Jakarta uh, lebih bukan lebih sih maksudnya kalau Jakarta punya Sleng terus kalau Surabaya punya Badi Yogyakarta punya uh, Silahun Seven uh, Bali punya Superman Is Dead mungkin saya sebagai warga Bandung uh, saya bangga punya Noah Tu melintas bumi, Tu rapat merajai hari, Tu rapat melukis langit dan Tu ku rapat kuatmu bersabit, tapi Tu rapat melangkah lebih. Serahkan aku Kau dapat kuatku besari Kau dapat kuatku mati Kau dapat hitamkan ke langit Tapi ku dapat melangkah pendiri Bila tertipu aku di sini Ku dapat melangkah pendiri Ku dapat itu jadi bukan botong Buka dulu topengmu Biar kulihat warnamu Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar kulihat warnamu Kan kulihat warnamu Oh buka dulu topengmu Wahid na namnon ang tinig ng